Pak Kangge lenggah supaya tertib sampun cekap lenggah supaya acara yuk, diterasakan. Silakan duduk yang rapi. Silakan nggih katuran. Katuran rapi kita mendengarkan barang bareng tausiah. Katuran nggih sedantenipun supaya sing ning mburi ketinggal Ayo. supaya yang di belakang kelihatan. Duduk, duduk, duduk. Kita barang-barang mendengarkan. Kita bareng baring mendengarkan Qaidatul oh, Hasanah dari Kiai Dari guru kita, besar kita dari guru kita. Ayo duduk. Duduk semuanya. Hayo duduk Kita bareng-bareng dengar. Sebelumnya saya pun Al-Fakir Munawir Hidayatullah dan saya Haji Muhammad Jumni Kipeci, undur diri, apa yang tadi sudah disampaikan, segala kesalahannya mohon dimaafkan Mudah-mudahan semua apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua Namanya manusia biasa tidak akan terlepas dari kesalahan Seperti pepatah bilang, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bunga mawar yang tak berduri Tidak ada api yang tak berasap, tidak ada hidung yang tak beropel dan tidak ada entut yang tak badak Begitupun haji munawir, mahalul khotoh tempatnya salah tempatnya dosa Mohon dihampura sejembar-jembarnya Kerrol Kalang, wabillahi taufik walhidaya, wassarang wa aleykum, warahmatullah, wabarakatuh Ya, kepada para santri silakan duduk, duduk dulu, duduk dulu ya, duduk, duduk, duduk. Diharapkan duduk semua duduk, duduk, duduk, duduk. Allahumma salli ala Sayidina Muhammad. Ayo, duduk, duduk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukron lillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Laa haula walaa quwwata illaa billah amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Abu Yammuhtadi, yang Muhtadi yang sangat-sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian, sahabat ansor Banser, pemuda Pancasila yang saya banggakan Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Beli bawang satu ton keliru merica, aku datang kecilikon dengan membawa cinta <tik> Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala alhamdulillah kalaulah tidak karena rasa cinta sangatlah berat sebenarnya Saya sudah berangkat meninggalkan Jogja Berangkat ke Taiwan, ke Hongkong Baru pulang kemarin langsung ke Jambi Malam hari ini hadir di Cilegon Saya baru pulang besok seminggu lagi Kadang-kadang sampai rumah istri saya menstruasi Ya Allah Tapi karena rasa cinta inilah kita kemudian dipertemukan di tempat yang baik Bertemu dengan orang-orang yang baik Di acara yang baik Insya Allah setelah pengajian akan menghasilkan sesuatu yang baik Amin Allahumma Amin Ibu bapak adik-adik yang saya cintai Saya dapat DM di Instagram berkaitan dengan Harlah Nahdlatul Ulama ke-94 Apa mereka katakan Gus saya orang NU NO. Tapi mohon maaf, no saya no nya Mbah Hasim, bukan no nya Pak Kyai Said. Saya kok gagal faham, apa bedanya no nya Pak Kyai Said dengan no nya Mbah Hasim Muzadi. Orang-orang seperti ini aneh. Sebenarnya tujuannya hanya pengen merusak no, maka banyak orang-orang yang mengatakan hari ini saya mengatakan menyatakan keluar dari no. Saya gagal paham Oh nggak pernah masuk kok keluar Betul Yang bener itu masuk dulu baru Keluar Kalau belum masuk sudah keluar Namanya ejakulasi dini Masuk dulu baru keluar Makanya disinilah kemudian Hari ini NO menjadi Organisasi yang seksi Artinya apa? Jadi sorotan semua orang, semua orang pengen menjatuhkan NU. NO. Maka amaliah-amaliah NU NO mulai banyak diserang. Mereka mengatakan apa? Yasin boleh, Yasinan nggak boleh. Tahlil boleh, Tahlilan nggak boleh. Solawat boleh, solawatan nggak boleh. Nggak bisa memahami apa itu solawat, apa itu solawatan. Apa bedanya solawat dengan solawatan? Beda bro, solawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya solawatan. Yasin itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya yasinan. Tahlil itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya. Masa gara-garaan nggak boleh? Sarung? Boleh. Sarungan? nggak boleh. Kondal gandul. kasian mbak mbaknya kotang boleh kotangan nggak boleh kewer kewer saya bilang begini kalau ada orang mengatakan nu NO nya pak Said tidak sama dengan nu NO nya Mbah Hasim, anda salah Pak Kyai Said lebih alim daripada anda sanat dan nasab keilmuan Pak Kyai Said jelas Beliau lulusan Mekah Umul Kuro Profesor Doktor Saya sama Pak Kyai Said sama-sama Prof Kiai Said Profesor Gus Miftah Provokator Maka hari ini aneh Lulusan Umul Kuro Doktor Profesor Yang Ritik gak bisa ngaji Contoh Profesor Doktor Kurey Shihab. Profesornya bidang Al-Quran, doktornya bidang Al-Quran Dikritik oleh orang yang nggak bisa ngaji Dikritik habis-habisan karena persoalan jilbab Saya bilang jilbab itu tidak wajib, yang wajib nutup aurat. Mau anda tutup pakai sarung, mau pakai karung goni Mau pakai baliho yang penting ditutup Tetangga saya pakai jilbab malah dimarahi sama orang tuanya nggak boleh pakai jilbab Saya datang, bapak kurang ngajar Kenapa anaknya pakai jilbab nggak boleh Gimana, bambang kok pakai jilbab oh. Maka sebelum saya lanjutkan soal nu, NO, Saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh almarhum Gusdur Gusdur itu kan orang yang luar biasa Di Indonesia itu mata yang tidak bisa melihat hatinya tajam itu cuma ada dua Satu gustur nomor 2 si buta dari gua hantu. Kamu tahu yang digendong si buta dari gua hantu itu siapa? Nih orangnya nih di sini. Sudah gak usah galau. Pasti kamu jomblo ya. sejomblo jumblonya kamu saya doakan segera berakhir. Amin dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman, insya Allah. Dia galau. Kamu bilang sama pacarmu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yuk kita penghulu supaya kamu nggak kesepian. Iya. Selulah Nabi Muhammad. Ghusdur dulu pernah bilang begini akan datang satu saat orang tidak pernah belajar tahu-tahu dipanggil ustadz Akan datang satu zaman orang tidak pernah belajar ngaji tidak pernah nyantri tahu-tahu dipanggil kiai. Maka akhirnya ngawur Maka saya bilang hati-hati hari ini orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian kalau cuman salah pergaulan itu bidang saya mau ke lokalisasi mau ke dunia malam tempat prostitusi ketemu mbak-mbak PSK ketemu mbak-mbak begengge kalau di Jawa Timur kalau di Jogja namanya lontek membacanya pakai ikhfa lontek mau ketemu anak-anak dunia malam cafe klub malam terbesar di Jakarta ngaji sama saya namanya Kolesium Itu klub paling besar se-Asia Tenggara Ladiesnya ada berapa? 900 Mbak-mbaknya modelnya isu supanter Ini sungguh-sungguh pantaknya bikin gemeter Mereka bekerjanya di mana? Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas Pekerjaan mereka apa? Mewarnai Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain ujung-ujungnya bakarau, okay. katorok dibuka, oke. Okay. Tolong kipeci, -kip -kip, jangan ikut-ikutan -kip, ngaji sama saya di sana, bahaya. Saya jamin mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Bagaimana tidak, ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasannya kenapa kemana-mana saya selalu pakai kacamata bukan untuk melindungi pandangan. Salah. Kalau ada yang seksi saya ngelirik tidak kelihatan. Ya. Kan aku juga manusia. Cantemeh. Orang-orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada orang yang salah milih pengajian dan salah milih guru. Maka kenapa kemudian dikatakan al-ilmu bila sayyihan fa ilmu tanpa guru gurunya setan. Eh, kamu bilang setan jangan lihat aku dong. Mantap amat lu setan. Masa ada setan cakap? Iya. Maka di pentingnya kita memahami Nahdhatul Ulama. Orang sekali berpaksahet, masih dicurigai. Orang-orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, orang yang dikit-dikit mengatakan, ah, mengatakan sesat. Hey bro, kalau kamu nggak mau melakukan perkara bid'ah, jangan baca Quran hari ini. Quran hari ini bukan produknya kanjing Nabi. Qurannya tetap dari Malaikat Jibril, tapi kitabnya ini produknya Utsman bin Affan. Mulai dibukukan. Kamu kalau tidak mau melakukan perkara bid'ah, kamu gak akan bisa baca Quran Harokat Quran Zaman kancing Nabi belum ada Sekarang ada bid'ah. Titik-titik dalam huruf hija'iyah Zaman kancing Nabi tidak ada Sekarang ada itu bid'ah. Ilmu Nahwu Zaman kancing Nabi belum dibuka Itu bid'ah. Tajwed bid'ah. Non mati ketemu bak dibaca Iklab itu bid'ah ingat mbak mbaknya non mati ketemu mbak dibaca iklam masa aku ketemu kamu tidak hijab ya Emangnya kamu Tugu bawang geler merico kebajot sayang dianggap konco Ambiar udah kamu jumblo santai saja banser jumblo santai saja kalau kamu dasar jumblo kamu jawab sorry saya jumblo bukan karena saya nggak laku tapi karena memang nggak ada yang mau Wah. tolong mbak-mbaknya yang berjilbab putih itu kalau nikah nikahlah dengan banser kenapa harus banser jelas kiai saja dijaga apalagi hatimu Ee, eh, bambaşka, sama bansen. Doakan ayah, doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di doamu juga restumu. Majulah ibadah istihoorohmu, calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Berdalamlah agama dan pendidikan Jangan hirokan kodaan si setan doa yu, doa yu terus doa Singkirkan mantan mantan mantan Teruskanlah perjuangan Terus Demi halalkan kurela berkorban Demi halalkan kurela berkorban Oh kamu malah pacaran Mbak-mbaknya santriwan, santriwati, eh, santriwati Ingat, jangan mau diajak pacaran Kalau ada laki-laki yang mencintaimu, Kamu katakan Mas, kalau kamu cinta sama aku Pilihnya cuma dua Halalkan atau tinggalkan Wah wow. Oh malah dijual murah tahu goreng tahu bulat digoreng dadakan kecil harganya 500an masa punya kamu besar rasanya enak kamu jual gratisan nah tahu ya tahu bahwa anjo bakwan ayo ayo tapi jangan murahan jomblo-jomblo kasihan amat umur sudah 30 tahun kok jomblo BITAH kancing Nabi nikah umur berapa? 25 katanya kalau nggak sama dengan kancing Nabi Binah berarti kalau kamu 30 tahun belum menikah BITAH DOLALAH FINAR kasihan seumur hidup kok cuma pipis top bedanya dengan keran. selalu <laughs> ala Nabi Muhammad. Lah, kalau kemudian harus sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya apa, Bro? 20 ekor unta. Satu unta harganya berapa? 20 juta. Kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi, 20 ekor unta kali 20 juta. Berarti berapa mas kawin Kanjeng Nabi kepada Siti Khadijah? 400 juta. Ayo, kamu 400 juta, 20 ekor unta. Mana mungkin? Saya dulu sama istri saya, subhanallah. 20 ekor kutu. Jangan salah. Nenek moyang saya itu kaya tujuh turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Kenapa kamu duduk? Tadi berdiri. Ayo awalnya begini. Ya kan Ebra pegang mic pertamanya begini. oh, oh. Petengan pengajian. Salu ala Nabi Muhammad. Orang sekapasitas Kiai Said masih diragukan. Katanya NO-nya Pak Kiai Said beda dengan NO-nya Mbah Hasim. Bedanya di mana? Ingat, saudaraku. NO itu didirikan atas dua amanat Yang pertama adalah amanat keagamaan Yang kedua adalah amanat kebangsaan Yang pertama amanat keagamaan Tujuannya apa? Mensiarkan paham ahlus sunnah wal jamaah an nahdiah Dan menjamin keberlangsungannya Hari ini hati-hati kalau ada orang mengatakan gak penting nonoan yang penting ahlu sunnah, saya katakan ini mulutnya orang wahabi. Ingat Arab Saudi dulu itu ahlu sunnah. Kenapa sekarang ahlu sunnah di Arab Saudi hilang ganti wahabi? Karena di sana tidak ada organisasi yang membentengi paham ahlu sunnah. Maka sedikit demi sedikit aswaja hilang kemudian diganti dengan wahabi. Apa fungsi nahdodoh ulama di Indonesia untuk menjamin keberlangsungan amaliah ahlu sunnah wal jamaah? Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan nggak penting non nonwan, itu tujuannya pengen menghilangkan ahlu sunnah pelan pelan, dikit dikit kemudian, mohon maaf nggak penting tahlilan. Kita beda dengan kelompok kelompok itu. Mereka yang dikit-dikit demo Aksi bela tauhid demo Aksi bela nabi Demo Katanya orang NO Tidak mencintai habaib Ey, please deh Kalau anda mengatakan orang NO Tidak mencintai habaib Anda pasamahanya mengajarkan bebek Untuk berenang Habib pertama kali datang ke tanah air Yang mau Hormat ta'diman wa ikraman Adalah orang-orang nahdatul ulama Mohun maaf, maka saya katakan Ingat, Banser Tidak punya musuh, betul Ansor Tidak punya musuh Siapapun Duryahnya kancing nabi Wajib untuk Dihormati, walaupun Tidak harus ditaati Konsep Banser Dalam kitab Taklimul muta'lim Al-hormatu khairum Minato'ah Hormat itu lebih didahulukan Daripada ta'at Jadi kalau ada Habib Dia berbeda pendapat dengan kita Wajib kita hormati Walaupun tidak harus Ditaati Saya kasih contoh Ibu-ibu Supaya kalian paham Kalau duriannya kanjing Nabi Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri Mereka semuanya orang suci Kita nggak boleh menghina Walaupun Habib itu berbeda pendapat dengan kita Saya nggak perlu menyebutkan nama Habibnya Siapapun Selama duriannya kanjing Nabi Wajib dihormati yang menjadi persoalan adalah kalau ngaku-ngaku habib sebenarnya bukan habib tapi ngaku-ngaku habib ada seperti itu apa bedanya habib dengan kiai bedanya tipis kalau habib itu nasab kiai nasib sama bedanya Fatah dengan muslimat kalau Fatah itu baunya parfum muslimat balsam Kalau fatah itu ibarat cewek macan tutul Manik cantik jalannya mentol-mentol Kalau muslimat setul lagi, setengah tua lemu gino-ginu Yang bahaya itu kalau orang ngaku-ngaku habib Dia bukan duriah tapi ngaku-ngaku Duriah Gila hormat Ini ada lagi kan sekarang Oh pakaiannya kayak habib oh, Pendiri sih. Sunda Empire Ngeri sekali bro Saya bisa menyetop nuklir <laughs> Ada lagi di Purworejo, Jawa Tengah Keraton Asu Sejagat Orang gila hormat Lucu Kayak kalian itu loh kerja nggak mau usaha nggak mau tiap hari pekerjaannya tidur nulis status di WA akan indah pada waktunya oi John bangun obatmu diminum tidurmu mereng kerja nggak mau akan indah pada waktunya sama diajak ngaji nggak mau Sholat nggak mau, sodako nggak mau, PD masuk surga. <laughs> Emangnya lu punya orang dalam. Kalau orang NU mohon maaf, jangan diajari untuk mencintai habaib Kita nggak perlu diajari otomatis hormat dengan habaib Kini bu, supaya kalian lebih paham, Alhummatu karomina toa. Ah. Ibu-ibu pagi-pagi masa sudah mateng suaminya lagi di sawah dipanggil pa! macul papa macul papah tapi ya nggak papa lah gaul-gaul dikit papa kok tungkaknya meletek meletek kakinya pecah-pecah kok mamah mamah-mamah, iya papa mamah di mana nyuci piring papa tapi ya nggak apa-apa kadang-kadang kan ada orang baru sebulan belajar ngaji panggilannya umi Assalamualaikum umi. Ka ketemu temannya. Assalamualaikum, aghi, aghi. Oh. Kalau saya sepakat ibu, maka namanya ASI, air susu ibu. Kalau manggil istrinya emak, asem. Air susu emak. Kalau manggilnya bunda, asbun, air susu bunda. Kalau air susu umi, masa asu. <gülüyor> masa ayo dik, ngasu dulu yang bener tuh asi makanya mbak-mbaknya besok kalau punya anak tolong dikasih asi 2 tahun jangan 6 bulan sudah diganti susu kaleng susu kaleng itu susu sapi makanya kalau sudah gede diajak ngaji jawabannya karena anaknya sapi makanya kenapa kalian haram menikah dengan sapi? karena saudara sesusuan Yusu itu harus dua tahun wal na ini liman itu asi bukan susu sapi bagaimanapun juga asi itu praktis ekonomis demokratis dan dilindungi badan hukum asi itu praktis kemasannya bisa dibawa kemana mana pengajian bisa ke pasar bisa kerja bisa pabrik bisa asi itu ekonomis maksudnya kemasannya gak gampang pecah. Kan gak ada asi penyok, gak ada Asi itu demokratis Maksudnya bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya Dan yang lebih luar biasa Asi itu dilindungi badan hukum BH Kenapa asyik dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya sapi itu susunya gampang dipegang oleh orang. Kenapa? Karena tidak dilindungi badan hukum. Kan nggak ada sapi pakai BH. Ibu, istrinya, Anda masak, suaminya macul. Anda panggil, Pak, sarapannya sudah matang. Suaminya bilang, sudah mama duluan sarapan. Kalau Anda paham dengan Al-Khormatuh Harumina ah, pasti Anda menjawab enggak pah, saya nunggu papa. tapi kalau anda nggak paham dengan dalil ini al-hurmatu harumina toah, hormat harus didahulukan dari perhatian. pak, ayo sarapan sudah mamah duluan. oke, itu namanya perempuan biadab. saya doakan besok kalian dapat istri yang romantis. romantis saya sama istri saya romantis istri saya bilang, abah nikah lagi tamam. enggak mah, enggak saya laki-laki yang setia oh. saya punya prinsip lelaki yang hebat, bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara wow. <gülüyor> emangnya aku cowok gampangan pagi malam-malam saya pulang istri saya pakai pukur bedak terlalu tebal, istri saya bilang mohon maaf ya bah, bedak saya ketebalan nah <gülüyor> Saya jawab, saya tahu bedak, Bunda ketebalan Tapi bunda, bunda harus lebih tahu. tahu Cintaku lebih tebal daripada bedakmu wow. Oh kayak kamu Maaf ya mas, sebenarnya ketebalan Hah? Kayak lenong Gak perlu kita diajari mencintai habaib. Mereka semuanya kita hormati Betul? Makanya banjir jangan gampang terpancing Kita itu gak punya musuh Kalau ada orang yang memusuhi kita, diem. Kita bully, diem. Dibully, diem. Saya gara-gara membela banter kenapa tidak berangkat ke Papua? Dibully. Instagram saya ada 15.000 komentar. Semuanya mencaci maki saya gara-gara bancer. Saya diem. Kenapa saya enggak marah? Kenapa saya enggak terpancing? Yang membuli saya 15.000 komentar. Tetapi yang memberikan like dan jempol 75.000. Pertanyaan saya, kenapa jumlah like lebih banyak like dan jempol lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wow. Tapi kalau jumlah ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang yang cinta, tetapi tidak berani mengatakannya. Ciyu ya ciyu, vodka ya vodka, katanya I love you kok meninggalkan luka ah! Langsung nangis Atiku rasa meloro Nyawang konco adoh Bisa. Hujan. Hujan. Alhamdulillah bubar pengajiannya ya Allah. <gülüyor> Selamat <gülüyor> bareng-bareng. Sholli wasalim da iman. Sholli wasalim da iman. Wa Altyazı oh, M.K. Wow. akan dikumpulkan oleh Allah di Padang Masar bersama orang-orang yang dicintainya Anda datang ke sini karena cinta dengan Rasulullah besok di surga bareng Rasulullah amin. kalau Anda datang ke sini karena cinta dengan Bahasem Asari besok di surga bareng Bahasem Asari amin. luar biasa ini. amin bau mulutnya langsung ambian makanya kita sampai saja agamanya orang NO itu yang menyenangkan saja, betul saya dikritik orang kenapa Gus, entah kalau pengajian ketawa ke TV saya mau tanya orang yang datang ke tempat hiburan itu orang susah apa orang senang orang susah nyari senang kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan karena mereka tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian Maka kenapa pengajiannya Gus Miftah dibuat menyenangkan? Karena lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada di tempat hiburan. Betul. Betul. Makanya kalau saya dihina, orang mabuk kok diajak sholat kan nggak diterima sama Allah 40 hari. Saya jawab, diterima nggak diterima bukan urusannya cangkemu. Betul. Sama kita hari ini maulid Nabi itu tidak ada dalilnya Tidak diterima oleh Allah itu bid'ah. Cukup saya jawab Cukup roket dan atet Yang menilai amalku Cangkemmu rau sah melumat wow. Ini bentuk kecintaan kita Sama kancing Nabi Kalau orang lain bela Nabi demo kita nggak perlu Aksi bela Nabi Solawatan Aksi bila tu bila tal, oh maaf, kalimat tauhid, Aksi bila negara istighosahan. Aksi bila Quran سماان. Aksi bila ilmu sorokan. Aksi bila janda yalamaran. Santai aja. Inilah fungsinya NU NO, salah satunya amanat keagamaan untuk mempertahankan dan menjamin keberlangsungan aqidah sunnah wal Jamaah. Makanya kemudian apa? Islam yang diajarkan oleh NU NO adalah Islam yang wasatiyah, Islam yang mengedepankan tasamu toleransi. Tidak, tidak hanya teman seagama Walaupun beda tidak agama pun kita wajib tidak untuk toleh Ransi Saya kasih tahu, tidak. Deddy Corbuser itu masuk Islam pertama kali inginnya Bukan karena dia pertama kali belajar Islam Tetapi karena melihat akhlak saya ketika mensiarkan Islam Maka saya bilang Orang non-Islam itu tidak membaca kitabmu Orang non-Islam itu tidak membaca hadismu Tetapi mereka menjaga Membaca akhlakmu Maka kalau orang lain Pengen melihat Islam itu menyenangkan Mohon maaf Wujudkanlah dalam bentuk Akhlak yang menyenangkan Saya kasih contoh Bulan Ramadan kemarin Saya datang ke rumah dia jam 12 siang Saya mampir rumah makan, restoran Saya beli makanan untuk Dedy Corpuster Begitu saya dodok pintunya Bro bangun, dia kaget Gara-gara saya bawa makanan Dia bilang apa? Lu gila ya? Kenapa bro? Yang lain orang Islam marah-marah gara-gara ada restoran buka. Ini kamu malah datang ke rumahnya orang kafir bawa makanan. Apa jawaban saya? Inilah akhlaknya Rasulullah. Bagi saya restoran di bulan Ramadan Anda mau buka itu urusanmu. Ingat kenapa orang puasa itu mulutnya bau. Supaya banyak diamnya. Maka bulan Ramadan itu yang perlu ditutup Bukan restorannya Tapi cangkemnya Betul Maka dikatakan Diam itu adalah emas Makanya kalau istri saya minta emas Saya suruh Diam Diam Saya ada yang baru untuk banser ini Orang kan bilang Waktu adalah uang Makanya kalau istrimu minta uang dikasih Waktu Cerdas Waktu itu Dedy mikir Saya untuk menaklukkan Dedi ini kan susah Dia itu gelarnya S3PHD Filosofi Doktor Belajar ngaji sama saya Lulusan S1 Itu pun ijazah tidak saya ambil Kenapa? Karena saya malu Kuliah 4 tahun gelarnya hanya S.A.G agak gimana gitu Ini orang cerdas, Saking cerdasnya dia di rambut pun Tidak berani tumbuh di kepalanya Makanya kemarin dia marah karena, karena saya bilang bro ada tawaran bintang iklan Apa? Sampo, matamu dia bilang Kalau saya beda Karena saya sering minum kopi ustaz Saya ditawari jadi bintang iklan kopi Tapi semuanya saya tolak Karena kopi itu kan membingungkan kopi kapal api dibuka kopinya enggak ada kapalnya kopi susu dibuka kopinya enggak ada susunya makanya kalau saya dikasih minum kopi susu saya bingung kopinya ngajak melek susunya ngajak tidur iya makanya kalau dikasih kopi susu biasanya saya akali bagaimana jalan kopinya saya minum susunya saya pegangin kopi susu Iklan itu yang jujur cuma satu iklan sarung gajah duduk dibuka sarungnya ada belalainya <gülüyor> jadi tampilkan Islam yang menyenangkan karena batas amoh toleran kita punya kawan-kawan muhammadiyah nggak boleh orang indo bermusuhan dengan orang muhammadiyah betul ayat pertama yang diterimakan Cik Nabi ikhrok bismirobik ikhrok itu dimensi akal bismirobik itu dimensi hati apa bedanya orang Muhammadiyah dengan orang NU kalau orang NU itu biasanya gede hatinya orang Muhammadiyah biasanya besar kok kepalanya matane, akalnya kok ndase ke dia. makanya kalau orang NU diajak melaksanakan amalia itu nggak perlu banyak tanya Ayo tahlilan, sami Pak Kiai watokna. Ayo ziarah kubur, siap Pak Kiai. menggunakan hati. Tapi kalau orang non eno biasanya, ayo tahlilan. Pasti, Pasti jawabnya apa dalilnya apa. Itulah bedanya orang eno dan orang, orang, -orang non orang-orang non eno kalau dikasih minuman kopi. Kalau orang eno dikasih kopi, Marigus diminum. Oke. Okay. Kalau orang non eno, ayo ayo minum kopi, tanya dulu ada gulanya apa? Enggak maka apa-apa yang ditanya dalilnya sampai saya pernah ditanya sama orang MTA kenapa orang NO itu kalau membaca dahlil, tahlil kepalanya digerak-gerakkan emangnya boleh saya jawab, emang kan benar ya kalau kita baca tahlil, kepalanya digoyang-goyang betul, ada yang mantuk-mantuk no'afdoludhikrifa'alam anahu la'la'ilmah la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la'la' İllallah, ada yang mering, Abdaludikri İllallah, İllallah, ada yang kayak antung ke pompong, Abdaludikri İllallah, İllallah, ada yang cowobat, Abdaludikri Valamanahu, İllallah, ada yang terlalu mantap, Abdaludikri İllallah, İllallah. La ilaha illallah. Itu biasanya siapa? Mahasiswi PMII enggak kuat bayar SPP. Ilah. Ilah. Ada juga yang terlalu lebay, kemayu. Alhamdulillah Saya ditanya, emangnya boleh? Go saya jawab, boleh kenapa? Ya kenapa? Yang digerakkan kepala-kepalanya sendiri. Yang nggak boleh itu membaca tahlil sambil menggerakkan kepala temannya. Afdaludzikri fala das-dasnya sendiri kok ribut. Betul? Orang cari-cari kesalahan orang NPO. Pertanyaannya, kenapa yang dicari-cari kesalahan orang NO? Karena sampai hari ini, organisasi masyarakat yang paling konsisten mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara adalah Nadotol. Makanya kita diadu-adu. Kiai diadu dengan Kiai. Kiai diadu dengan Habaib. E. Cie, please deh. Gak akan terprovokasi. Betul. Kenapa kiai-kiai itu kadang-kadang berbeda pendapat? Kiai dan ulama itu waratsatul anbiya, bukan waratsatul nabi. Artinya apa? Waratsatul anbiya, warisan dari sekian banyak nabi. Anda tahu nabi jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi di dalam kitab Miskatul Masabih menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Jumlah nabi itu 124.000 nabi. Kiai itu ahli warisnya para nabi. Maka warisan yang diterima Kiai itu beda-beda. Ada Kiai yang dapat warisannya nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya. Saking kayanya istrinya seribu. Wow. Setiap malam mendatangi seratus istrinya. Wow. Rambutnya basah terus. Nabi Sulaiman 1000, setiap malam 100. Kok kamu jomblo? Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke pengulu kok kamu masih sendirian? Nasib, nasib. Santai saja. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Wah besok insya Allah saya masuk surga ditemani sama Banser Banser itu kan tugasnya survei lokasi jadi sebelum Kiai masuk surga surganya disurvei oleh Banser begitu surganya siap Kiainya masuk Bansernya keluar lagi orang-orang pematamu kaya sulaiman. Maka begitu turun kepada kiai ada kiai yang kaya. Contohnya Ustaz Yusuf Mansur kaya. Ada nabi gagah siapa? Musa. Begitu turun ada kiai gagah Gus Maksun. Gagah. Ada nabi suaranya cakep siapa? Nabi Daud. Begitu turun ada Habib Shihabuddin. Cakep Ada nabi yang sabar siapa? Ayub. Begitu turun banyak kiai sabar. Mahmun. Kosmos Beb, be, Lutfi, sabar. Ada, Nabi miskin, siapa? Isa. Begitu turun, ada dia miskin? Ki Petsin, umpamanya, <gülüyor> umpamanya, umpamanya, umpamanya, umpamanya. <gülüyor> ya kan? Beban hidupnya terlalu berat, seberat Petsinnya. Begitu turun ada kiyai-kiyai cerdas Gus Bahak, Gus Koyum, Kiyai Said, Gus Dur, Cerdas, ada Nabi Cakeb Siapa? Yusuf, begitu turun Ada kiyai-kiyai siapa? Kesmifta istrinya berapa? 1. nabah lagi nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir tapi kalau tidak ada takdirnya Insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri Los Rarewan Saluh Nabi Muhammad Tasammo ini menjamin keberlangsungan keberagaman di Indonesia makanya sama orang Muhammad dia bukan musuh kita Orang Muhammadiyah sama orang NU itu kan bedanya cuma tipis. Kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah pendek. Orang NU panjang, sholat subuh pakai kunut. Muhammadiyah pendek, gak pakai kunut. Tapi kalau di Cilegon sudah tidak ada orang berdebat persoalan kunut. Kenapa? Karena banyak orang Cilegon sudah jarang sholat subuh. Biasa. Imam empat itu terbagi dalam dua kelompok Yang dua kunutan, yang dua tidak kunutan Safi'i maliki kunutan Hanafi Hambali tidak kunutan Imam Hambali ditanya Imam, saya kemarin subuhan Imamnya pakai kunut Sementara saya mengikutimu tidak pakai kunut Apa jawaban Imam Hambali? Makmum mengikuti imam Kalau imamnya pakai kunut Maka makmumnya harus mengaminkan Kalau sekarang kan beda, imamnya pakai gunut kamu enggak Allahumma dinafi man ha Enggak mau Wa nafi man ha Mata mungkin Kalau cari bedanya bro Beda itu boleh Imam 4 itu soal takhiat Semuanya beda Imam safi Ashadu ala ilaha illallah Imam hanafi Ashadu ala ilaha illallah Lanafi Allah ispat sudah nggak ber, berdiri lagi jangan bilang impotent imam hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri Attaqiyatul mubarakatuh salatu taibadulillah salamu'alaika ayo nabi warahmatullah salamu'ala walaibadillah setiap ketemu kalimat Allah tuwing tuwing tuwing tuwing imam maliki dari awal sampai akhir tangannya nggak berhenti bergerak terus Attaqiyatul mubarakatuh salatu taibadulillah Kursi bagaimana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu allaa ilaha illallah. Sampai selesai. alamina innaka hamidum Anda mau pakai Hanafi tuing-tuing? Boleh. Mau pakai Hambali wing tuing-tuing? Boleh. Maliki hur, hur, hur. Boleh yang nggak boleh begini-begini. Ah, begini-begini. Saya dulu tinggal di mejinya Orang Muhammadiyah 4 tahun. nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di Mecidnya Orang Muhammadiyah, saya kurus. berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Begitu saya menikah dengan orang NU, NO, saya gemuk. Kenapa? Susunya gocok. begitu saya pindah ke lingkungan orang Eno saya tambah gemuk kenapa? kenapa? karena orang Eno dikit-dikit makan yasinan makan tahlilan sholawatan maulutan rojaban tetangganya sakit minta didoakan eh yang sakit mati makan lagi kalau itu dilarang pertanyaannya Ki Peci mau dapat amplop dari mana? amanat keagamaan menjamin keberlangsungan akidah ahlu sunnah wal jamaah kemudian amanat yang kedua apa? menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia makanya muktamar NOD Banjarmasin tahun 1936 memutuskan Bentuk negara Indonesia adalah nation state, negara kesatuan, darussalam, negara yang damai, bukan darul Islam, tapi darussalam. Makanya nggak penting sekarang macam-macam bikin NKRI bersariyah, yo ngalah. Mereka mengatakan nama Pancasila tidak cocok, harus diganti dengan sistem khilafah, eh please deh Gak ikut berjuang Tinggal hidup di Indonesia Cari makan di Indonesia Kok pengen mengganti Pancasila Silakan tinggalkan Indonesia Santai tau Saya di tag akun Instagram Awas hati-hati lagu musrik puh, puh, Saya kaget Apa ini lagu musrik Padamu negeri katanya lagu musrik karena bertentangan dengan firman Allah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu namanya jaga sembung makan nasi pinco gak nyambung co anda cinta Indonesia jangan ikut-ikutan orang ini namanya jaga sembung bawa golok gak nyambung pada Katanya gara-gara orang NO tidak punya Menteri marah dengan pemerintah. Eh, please, Jeff. Enggak urusan dengan Menteri Agama, betul? Oh. NO itu lebih besar daripada Menteri Agama, betul? Oh. Saya bilang, NO itu tidak pernah mengabdi kepada pribadi Presiden. Tetapi NO mengabdi kepada MKRI. Sekarang banyak orang yang memanfaatkan NO... Maka saya bilang, NO itu kayak ayam Ayam itu menetas sendiri Bertelur Sendiri Begitu ada telur, telurnya digoreng Yang dapat nama orang lain Telur mata sapi Kenapa bukan telur mata ayam? Kenapa? Karena NO tidak butuh pujian Betul Kanaki ayi ki ayi anu mengabdi tidak kepada presiden tetapi kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Siap mengamankan NKRI. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbī Ya Allah, kimsenin sahip olmadığı ihtiyacımız varsa, bu akşam Allah'ın izniyle bu ihtiyacımızı karşılayacak. Allah'ın izniyle bu ihtiyacımızı karşılayacak. Allah'ın izniyle bu ihtiyacımızı karşılayacak. Allah'ın ya Allah, siapapun yang bermasalah, kau berikan solusinya, Ya Allah. Kau berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini, Ya Allah. Dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pulang kepada kami, Ya Allah. Kebaikan kelahan di akhirat, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur. Jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jauhkan kami dari siksa di padang masar dan jadikan akhir hidup kami kusnul khotimah ya Allahyarab kami hadir di sini ya Allah karena kecintaan kami kepada kancing Nabi ya Allah untuk itu ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah kumpulkanlah kami di surgamu bersama Nabimu ya Allah. Kami semua di sini berkumpul Ya Allah Karena cinta kami kepada kiyai kiyai kami Ya Allah Untuk itu Ya Allah Kami mohon kepadamu Ya Allah Kumpulkanlah kami di dalam surgamu bersama kiyai kiyai kami Ya Allah Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Salallah La Terakhir yang lebih khusus Untuk cilegot yang luar biasa Hasbi Rabi Ya Allah Ya Allah Ya Kita akiri de kan lagu Indonesia Raya hiduplah Indonesia Raya tu dua Indonesia tanatum padaraku di sana laku berdiri jadi padu ibuku Indonesia bangsada tanairku marilah kita bangsa, Indonesia. Haydi oğlum, haydi والله ما في كلام ومطارق ولا فومينغ